a m a t a g i Pak Tony, silahkan komentar Anda. Iya, jadi kalau saya lihat ini, dia mana mungkin mau lepas, orang itu dia punya lahan、hmm, sangat basah ya, disana ya. Saya kira kalau diserahkan ke swasta, pasti profit orientin. Tapi jelas gitu loh, memang profit untuk pusat, karena kita swasta. Tapi kalau ke dia, itu... Memang、nah, profit Tapi buat profit pribadi Para p e j a b a t itu Jadi Sebenarnya kalau mau profesional Kakila kesuara Atau kerjasama dengan s w a s t a Pemerintah dapat berapa gitu Kalau selama masih di bawah Departemen Agama Orang ngurusin apa-apa aja Pakai duit Masih mending kita kesuara Memang ketahuan cari untung i n i mereka udah digaji aja Masih makan duit dari a n a Banyak sekali m a k a s i Baik, makasih Pak Tony Pak Nor, selamat pagi Selamat pagi, p a k s i l a k a n Iya, kasih opi n i ya Iya Nah, ini begini nih Kalau masalah itu di Kementerian Agama itu dana yang t e r kumpul dari abadi, us, apa d i umat segala macam itu paling banyak di antara semua Departemen jumlahnya kan tadi bilang t e m a n k i t a r triliunnya bukannya sekitar triliunan 700 triliun lebih nah bayangkan itu udah bisa m e n d i r i k a n suatu negara dengan dana 700 triliun itu itu di atas itu dari dulu nah sejak zaman Pak Harto dulu korupsi terbesar itu juga di Departemen Agama nah な、ね、らばパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリ Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Itu dana itu harusnya bersifat terbuka, gitu loh. Karena itu dana dari orang-orang yang pergi-pergi aja itu, itu kan milih masyarakat. Harus dibuat di terbuka, d i m l a n g i berapa, untuk apa?、Maka. Nah, itu minimal itu, itunya dulu lah, Pak. Nanti bakal d i s u a s k a n atau apa itu? itu silahkan aja. Itu nanti bagaimana baiknya aja kan? Ya. Baik. Ya. Terima kasih, Pak n u r Selamat pagi, Pak Kafi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Terima kasih sudah menunggu, silahkan. 何とかなり。Yeah. ke tempat tinggal yang mana itu ada yang sudah tua renta segala macem, jadi banyak yang mati itu gimana gak mati, apalagi kalau cuaca ekstrim, pas musim dingin, nah itu memang perbuatan yang sangat diadab, padahal orang ibadah nah, jadi kalau sastanisan, itu sangat betul jadi bisa bersaing fasilitas bersaing jadi orang itu naik haji sama dengan パーフェクトパビ pagi. Selamat pagi. Silakan. Ya ini urusan agama aja, teman-teman agama, indikasinya diduga ada korupsi. Padahal ibaratnya ini agama penting sekali urusan. Makanya kalau pemerintah nggak bisa urus benar, riba g u s teman-teman agama itu tidak ada. Artinya ya masing-masing ulama dan umat mengurus agamanya masing-masing. Karena hal-hal seperti ini yang sepertinya kok. menjadi komersil sendiri dari pihak s e p e r t i m e n Agama. Nah solusinya, pemerintah harus terbuka, transparan, dibuatlah s w a s t a n i s a s i ini、hmm. untuk m u n g k i n kuotanya 50% dalam、uh, apa, pemerintah 50% s w a s tak. Terima kasih, Pak Robert. p a Maman, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan komentarnya.、Uh, menurut saya.、Uh, アガマニハロスやモライ・プロフェッショナル。あれいや、すいません。あ、いらんあでにゃん、そしたにか、キニサイタウンスタート、ジュスカリ。あ、カナサイア、ダニャラ、ダニャラ、ダニャラ、ランシュン、ダリ、ダリ、パミレ、パオドカニャン、イ、サウディアラビア。 Dia merasa prihatin dengan jamaah haji dari Indonesia Karena dia tahu sendiri、e, j a m a a h haji Indonesia sangat-sangat mampu Untuk Apa Apa namanya、e, Diberi fasilitas lebih dari negara-negara lain e Gitu Pak Gilbert Selamat siang Selamat siang Mbak Kalau lihat dari ...dananya setiap tahun yang triliunan ini ya secara h a e s e h a t ya... ...tidak mungkin dilepaskan ke swasta ya... ...karena d ini i kan satu makanan yang empuk ya... ...bagi mereka ya... i n i kalau dibagi-bagi rata kan... ...di antara pejabat-pejabat di sana kan... ...berarti kan takutnya besar sekali ini... ...ya kan jadi tidak mungkin d i s u a s a k a n ...dan alasan itu komersial... Ya memang kalau disuastakan ya Suasta harus dapat untung Ya kan Jadi disini Suasta bekerja kan mengatur segala galanya Ya kan Supaya Segala galanya berjalan dengan baik Kalau di tangan orang mereka ini kan Banyak masalah yang seperti kayak kemarin itu kan Keteringannya terlambat Segala m a c a m Segala m a c a m gitu Sedangkan uangnya sudah diambil sama mereka パパのパパのパパのパパねパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパのパパ yang bisa d i k o r o n a g i terus kalau s e l e a i diambil swasta t e b a i k karena ketika diambil swasta akan bersaing dan adanya akan lebih murah seperti travel-travel yang swasta a belum b a n d u n untuk murah sehingga menai、uh, haji bisa terjadol seperti i t u e r a s i a e r a s i a kan si a n u y a dan motonya kan air、eh, jadi nanti kalau swasta di a n g keluar swasta itu semua orang bisa n a i haji terima kasih、ya. terima kasih Pak Johan, Pak Toto selamat siang iya アランダリパトラアガワンモア、キュール・ユナ・ロゥヤ、イエス、カウヤ・セダナ・ダブリタリコーラン、イトダナ・ダリマブカンダナ・カランアパカム・ウーサン・アなマメマンハウス・ユウト・ウンダナ、カザ・ド はパ さ,、ね、さん、ババサイナスでデュージンとファンサーシアン なぜかパフォーマンドのマンダーのパパティーのマンダーのパパティそのパパティーのパパティーの e パ i ィーのパパティーのパパティーのパパティーのパパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティーのパティのパティのパティのパティのパティのパティのパティー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 Bisa, bisa lebih murah kalau disuastakan Daripada dengan pemerintah, mahal bahkan Menjadi bancaan untuk k r u Ini adalah、uh, Departemen Antenok Bagaimana agama itu Di Indonesia ini benar-benar nyaman Tidak ada、uh, persaingan Tidak ada penindasan terhadap Minoritas dan lain-lain Yang urusan-urusan yang bawa u bisnis Lepaskan k e s u a t salah, terima kasih Terima kasih, kembali Pak Agus, s i l a k a n Ya, sangat s e tuju dengan Bapak yang tadi Pokoknya itu adalah dana yang sangat besar 200 ribu orang kalikan 20 juta aja berapa nolnya itu Itu angka yang sangat besar dan semua orang pasti akan merubunginya Nah kalau ada yang tidak mau melepas dengan keenakannya yang sekarang ini Ya ada sesuatu lah disitu Dan ini kan sudah terbukti dengan ada mantan menteri agama yang dihukum ya Kalau nggak salah itu yang menyalahgunakan dana abadi a p a でも、ラッシュくんばり。